sentrasi atau prioritas publiknya yang mana sana. Ya Diperbagi tugas. Diperbagi tugas. Diperbagi tugas dan menentukan skala. Kalau Anda hari ini dilantik jadi anggota DPM, skala Anda jelas? Kalau di DPR provinsi, skala Anda seberapa? Kalau kabupaten seberapa? Kalau nasional seberapa? Skalanya jelas. Nah, kalau di luar skala itu ya jangan jadi berapa. Kalau ada tidak jadi apa-apa sendiri saya. Ya, nomor satuku aku satu Bali Luna. Nomor dua semua yang bersetuan dengan saya, dengan persetuan sungguh, sungguh. Kalau saya berkalo sama teman-teman di atas, betali teman-teman apa, ya saya senang sekali khususnya Monica. Kalau saya ketemu lebih saya itu dengan dia, jadi skala saya adalah sejauh saya bersetuan. Makanya saya mau mengurusi-urusi juraja itu tidak karena saya pahlawan atau karena saya berjuang Tapi karena saya diberi mandat Dan skala saya hanya sebatas mandat itu Di luar mandat itu saya tidak berani Bukan dengan saya, saya bukan LSM, saya bukan topo nasional Dan saya tidak bikin saya teman di korang-korang Karena menurut pedoman saya, nabi menjadi nabi karena ingin membuat Karena ingin membuat rossul menjadi rossul karena nisawa. Kalau tidak dapat nisawa ngapain dia? Dia tak ingat untuk mewakinkan pekerjaan rossul. Anda menjadi khalifah kata ada niswa. Nah saya mau urusin apa saja kalau ada pemandatan yang jelas. Dan yang saya lakukan dibatasi oleh skala mandat. Begitu. Jadi menurut saya di... Atau pakai cara begini. Maunya meng-tahu banyak-tentang banyak hal, satu, tahu banyak-tentang sedikit hal, dua, yang ketiga tahu sedikit-tentang banyak hal, yang ketiga tahu sedikit-tentang banyak hal, yang keempat tahu sedikit-tentang sedikit hal, milih ya sih, kalau mau NNN milih yang keempat, eh selesai yang penting blood and gold, berapa? Saat diberangkat, nganggol, sore pulang, tidur sama anak, pagi, sarapan ngopi dan agak pagi ngecek. Itu tahu sedikit tentang sih. Tapi karena ada interaksi, Anda, anda minum dari orang tahu banyak tentang sedikit darah. Nah, untuk umur Anda ada itu dulu, tahu sedikit benar atau mempelajari banyak tentang sidah. Kalau nanti Anda sudah oke, okay tentunya sambil dengan mutu kualitas dan metabolisme eh Rohani Anda, baru kelak Anda menjadi orang yang tahu banyak tentang banyak hal Itulah Rasul, itulah Nabi, itulah Mosedo, itulah Hitler, itulah Khomeini Itulah pemimpin-pemimpin besar, itulah sedangkan bahwa Pak Harto, Pak Harto itu tahu banyak tentang banyak hal Dan diantara semua persia-persia di Indonesia, Pak Harto itu orang yang paling mencari ilmu Kalau saya berikan jelas, kalau Pak Harto itu jelasnya Penuh, tapi begitu ada orang datang kerja jelasnya dikosongkan. pura-pura kosong supaya dia bisa menyerap sebanyak-banyaknya dari lawan bicaranya dan dia tidak bisa seseratus sedikit pun oleh lawan bicaranya. Itu Socrates. Orang sekarang aja tidak tahu ilmu utamanya Socrates apa. Saya kasih tahu ilmu Pranotomongso. Untuk bisa jadi selama 32 tahun itu berdoman mengistri ilmu jeli itu namanya Pranotomongso. Apa namanya? Nah kalau SD yaitu gelasnya penuh Dan dengan siapa saja, ada siapa saja, gelasnya selalu penuh Sehingga dia susah dipesih Susah dipesih, selalu tumpah, tumpah, tumpah, tumpah Sehingga sangat sukar dia mendapatkan perasaan baru Karena dia feel dan dinos Dia merasa, dia tahu Kalau berus teru, gelasnya kurang Jangan siapa saja, belum benar-benar Kamu megawati, tidak akan digilas itu apa ya? Saya mohon maaf, tapi tidak-tidak begitu, saya ada dikira-kira menafsirkan ya, mas ya? Kaji bergawa sama Allah, saya, satu lagi, saya sambil, itu, sekalian, saya waktu sekali, saya terimur, ketika saya terkukuruh sama istri saya, istri saya tidak pernah menjadi santri, tidak pernah punya pembelajaran agama, dia tidak berasa berkeluarga santri. Tapi alhamdulillah istri saya itu sangat rajin, diam-diam itu semua yang saya omongkan dia tahu semua. Dia mempelajari semua dan hafal dia. Nah, ketika kami ke Mekah, ke Madinah, dia yang punya keinginan saya, ingin semua di sisi saya. Jadi kami selalu salat 5 waktu itu di masjid yang harus berbeda. Jadi enggak tercet, enggak tercet, enggak tercet. Lah kama tidak mungkin saya terus-menerus berjam-jam di setiap project maka saya ambil keputusan ya Allah engkau bisa memberi